Sama, sama kita sambut Bapak Kiai kita Kiai Haji Fikri Haikal Haji dari Denmen. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Diai untuk naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala amma bangdu Yang mulia para ulama, para kiai, para asatis dan asatiza Yang saya hormati para tokoh masyarakat Hadir di tengah-tengah kita, Bapak Lurah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 Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaat dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Bapak, Saudara Saudara, malam ini kita memperingati kelahiran sesosok manusia yang punya gelar Rohmatalil Alamin. Siapa dia? Enggak lain adalah baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Baginda Nabi bergelar Rahmatalilalamin? Ini sesuai dengan janji Allah. Wmakan Allah Yuazibahum wa, yu wa Antafihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama Muhammad masih hidup di tengah-tengah umat. Sepanjang Baginda Nabi masih hidup di tengah umat, Allah enggak akan turunkan azab dan ini terbukti. Di mati, di mati. Mati. Ya, eh khotnya mati nyo bak. mati ini. Cek 1 2. Cek 1 2. Dah. Dah, nih, volumenye gedein dikit bak. Cek, 1, 2, kegedein dikit lagi. Cek, 1, 2, dah, dah, dah, jangan dioprek-oprek lagi ya. <gülüyor> nih panitia sonnya udah lunas apa belon sih ini. <gülüyor> <gülüyor> Sampai mana gue ngomong ne, ne tuh. Beda sama nabi-nabi sebelumnya. Nabi-Nabi sebelumnya Diutus oleh Allah Menyampaikan agama Umatnya menentang Azab turun kontan cash. Tapi enggak begitu Dengan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Bagaimanapun menentangnya Umat Allah Enggak turunkan azab Ayo kita lihat Nabi Yahya Diutus menyampaikan agama Umat menolak ditimpa gempa bumi dahsyat Nabi Nuh diutus menyampaikan tauhid umatnya menentang dikirim banjir bandang Nabi Musa diutus menyampaikan risalah umatnya membantah sebagian ditenggelamkan di laut merah sebagian lagi dikutuk jadi kunyuk nggak begitu dengan junjungan kita Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Bagaimanapun bandel bagaimanapun bangor bagaimanapun bongol bongol tahu bongol badnya umat menentang dakwah Baginda nabi Allah nggak turunkan azab itu sebabnya nabi kita rahhmah bukan cuma untuk manusia tapi untuk alam semesta Jelas, jelas. Apa kemudian metode dakwah yang disampaikan oleh baginda Nabi? Metode dakwah model apa yang digunakan Nabi? Pertama, metode dakwah yang beliau lakukan taklilut takalif, menyedikitkan beban. Begini, saudara. Kalau kemampuan kita mengerjakan satu ibadah berkurang Penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun Ini taklilut takalif nih Metode ini yang dipakai oleh baginda Nabi Saya ulangi Kalau kemampuan kita mengerjakan ibadah berkurang Otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun Contoh Solat wajib berdiri Sholat wajib nggak berdiri tuh wajib pak saya sholat kalau berdiri berdirinya kelamaan dengkul saya gemeteran pak boleh kagak sholat sambil duduk boleh netak kelilut takalif kemampuan berkurang penekanannya ikut menurun pak saya sholat sambil duduk kalau kelamaan duduknya pantat saya ambein pak. Boleh kagak salat sambil rebahan? Boleh, taklilut takalif. Pak, saya salat rebahan kalau kebangatan lama pinggang encok. Boleh kagak pakai isyarat? Boleh. Menyedikitkan beban. Ayo kita lihat. Salat wajib berdiri. Kalau enggak mampu, boleh duduk. Kalau enggak mampu, boleh rebahan. Kalau enggak mampu, boleh pakai isyarat. Kalau masih pakai isyarat enggak mampu bawa ke masjid al ihwan kita solatin rame-rame. <gülüyor> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. takalif menyedikitkan beban. Saudara prinsipnya baginda Nabi itu basiru wala dalam berdakwah. Yasiru wala Gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Gampangin urusan orang Jangan dipersulit Ini dakwah Nabi taklid takalif. Satu hari nih toaknya bocor nih ya sound sistem. Toaknya matiin aja sound masjid nih. Biar enggak bocor. Cek satu dua, ya. Yeah. Son masjidnya mate indah. Iya. Yeah. dah Makasih, Bang. Sampai mana lagi gua ngomongnya tadi, Dokter? <laughs> Menyedikitkan beban. Dulu Di zaman Nabi Ada orang laki Datang tergopoh-gopoh Lapor Halak tu ya Rasulullah Celaka saya ya Rasul Kata Nabi Celaka kenapa Siang-siang bulan puasa Saya ama istri gak kuat Terpaksa saya nyelonong Rupanya ini orang pengantin baru Sahwatnya gede Tegangannya tinggi Tapi bagus melanggar perintah, jujur, lapor sama Nabi. Siang-siang saya bulan puasa sama istri nggak kuat, ya Rasul, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana? Nyelonong. Nyelonong. Nah. baginda nabi berkata ya sudah kalau kamu ngelanggar perintah bayar dendanya ini taklilu taklil menyedikitkan beban kita lihat apa dendanya ya rasul pertama merdekakan budak saya gak punya budak ya rasul nggak punya? nggak punya yang kedua kamu harus puasa dua bulan berturut-turut mutatabi ain nggak boleh berselang seling puasa dua bulan berturut-turut Bagaimana? Sanggup? Enggak sanggup ya Rasul Jangan puasa dua bulan berturut turut Yang sebulan aja saya nyelonong Bagaimana dua bulan Dua kali mindo saya bisa ini <tik> Enggak sanggup? Enggak sanggup ya Rasul Yang ketiga Kasih makan 60 fakir miskin Satu orang satu mood Takkerannya sampai kenyang Kasih makan 60 fakir miskin Sampai mereka kenyang Bagaimana? Sanggup? Enggak sanggup ya Rasul Jangan ngasih makan 60 fakir miskin Di rumah istri saya sehari masak 3 hari libur <tik> Nabi masuk ke kamar Enggak lama keluar bawa sekeranjang korma Kata baginda Nabi Ini korma bawa pulang Nanti di kampungmu sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasulullah Apaan lagi? Di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Ini orang apok banget nih orang Udah kismin berani melanggar perintah. Nabi senyum kemudian beliau berkata ya sudah bawa pulang korma itu sedekahkan kasih makan nafkahi keluargamu. Nih kita lihat kemampuan mengerjakan ibadah berkurang melanggar perintah bukan denda. Dapat sedekah korma Dari baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Basiru walatu nafiru Gembirakan orang Jangan ditakut-takutin Yasiru <gülüyor> walatu asiru Mudahkan urusan orang Jangan dipersulit Ini kebanyakan Terutama pejabat-pejabat kita Ngamalin hadis kayak begini Dibalik Kalau masih bisa dibikin susah Ngapa jadi mudah Kalau masih bisa dibikin ribet Kenapa dibikin gampang Ngamalin hadisnya kebalik Akibatnya pungutan liar Sogok menyogok korupsi Bukan berkurang Malah makin bertambah Kenapa ngamalin hadisnya kebalik Apalagi korupsi, saudara. Ya Allah. Kita ini udah belasan tahun keluar dari era reformasi. Korupsi bukan berkurang, makin bertambah. Orang sering ngomong, Indonesia korupsi hampir jadi tradisi. Na'udzubillah min Kalau ini jadi tradisi di negara kita, saya enggak bisa bayangkan Allah akan turunkan balak macam apa. Bukan berkurang tapi makin bertambah korupsi di sini. Kenapa ngamalin hadisnya kebalik? Kalau masih bisa dibikin ribet, kenapa dibikin mudah? Sampai-sampai ada anekdot soal korupsi, saudara. Di akhirat, penghuni sorga sama penghuni neraka musawarah. Mereka sepakat membangun jembatan yang menghubungi keduanya. Apa tujuannya? Pertama, biar bisa saling silaturahmi. Yang kedua, biar gampang saling mengunjungi. Sepakat penghuni sorga dengan neraka, bikin jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil, jembatan di neraka selesai lebih dulu. Sementara di sorga, jangankan jembatannya. Tiang pancangnya aja belum kepasang. Penghuni neraka jengkel, ngomel-ngomel. Eh... Penghuni sorga, cepat dong bikin jembatannya, kita udah selesai di sini nih, tinggal nyambung doang, cepat kerjain. Apa jawab penghuni sorga? Kata penghuni sorga, bang bagaimana kita mau ngerjain, pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan di tempat abang semua. Di sini kakak ada yang ngerjain. Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin Yang saya hormati Itu sebabnya baginda nabi 23 tahun Di Mekah dan di Madinah Menyampaikan dakwah Islam Berhasil menembus dinding Zaziro Arabia Memasuki kota Bizantium Dan pada akhirnya sekarang Mampu mewarnai 2 per 3 belahan dunia Dengan Islam Taklilut, takalif Metodenya Yang kedua Metode yang digunakan Baginda Nabi dalam berdakwah al musawat bainan nas fitakalifil ahkam. Semua manusia sama begitu berhadapan dengan hukum. Diutusnya Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghapus strata sosial yang berkembang saat itu di masyarakat. Masyarakat dibedakan dari status sosial, kekayaan, pangkat, jabatan, dan keturunan. Lahir baginda Nabi membawa metode al-musawad bainan nasvitakalifil ahkam. Seluruh manusia sama kedudukannya ketika berhadapan dengan hukum. Tidak ada manusia yang kebal dengan hukum. Sekarang kita lihat di negara kita Indonesia ini. Orang sering bilang Indonesia banyak gedung pengadilan Tapi susah nyari keadilan Kenapa? Karena hukum di Indonesia katanya bisa dikebiri Gampang dimanipulasi Hukum di kita katanya tebang pilih Pandang bulu Kalau hukum sampai pandang bulu Tentu yang paling enak yang banyak bulunya Siapa? monyet Baginda Nabi diutus menghapus strata manusia. Status sosial tidak diperlukan. Semua manusia sama begitu berhadapan dengan hukum. Hukum dalam Islam berpijak pada nilai kebenaran. Lalu akan muncul rasa keadilan. Kalau berpijaknya pada nilai kebenaran maka yang akan muncul rasa keadilan Ribet pidato banyak saingan ribet urusan Jangan diaru-aruin biar jelewat. lewat Jauh balik lagi. Mudah-mudahan jadi orang pinter ya tong ya. Enak pidato di sini banyak pengat saingannya nih. Ibu bapak, saudara-saudara, hukum dalam islam berpijak pada nilai kebenaran. Bukan milik pribadi, kelompok maupun golongan. Bahkan hukum dalam agama kita sifatnya universal. Sampai-sampai orang Yahudi perkaranya pernah dimenangkan dalam pengadilan islam. Yahudi perkaranya dimenangkan. Hukum berpijak di atas nilai kebenaran maka akan muncullah rasa keadilan. Yahudi itu perkaranya dimenangkan. Di zaman Amar bin As jadi gubernur Mesir. Satu hari Amar bin As santai-santai di depan istananya yang megah dan mewah. Di depan istananya ada gubuk reot, punya orang Yahudi. Gubernur Amar bin As panggil ajudan. Ajudan Saya pak Di depan istana saya gubuk reyot punya siapa itu? Orang Yahudi pak Nah panggil Yahudi Bawa kesini Dipanggil Yahudi dihadapkan kepada gubernur Amar bin As. Yahudi Saya Tuhan Gubernur Di depan istana saya gubuk reyot punya kamu ya? Bener Tuhan Gubernur Udah Kamu ngomong aja minta berapa Saya bayarin Sebab di atas tanah kamu itu nanti saya akan bangun masjid yang megah dan mewah. Kamu ngomong aja minta berapa. Saya bayar. Saya nggak mau jual Tuhan Gubernur. Saya ganti rugi dua kali lipat. Saya nggak mau. Dah begini. Saya ganti rugi tiga kali lipat. Ngomong aja. Saya bayar. Tuhan Gubernur. Jangan ganti rugi tiga kali lipat. Sepuluh kali lipat aja saya nggak mau yang namanya ganti rugi pan biar diganti tetap aja rugi <SILENCIO> saya nggak mau jual kamu nggak mau jual nggak mau tuhan gubernur ya sudah jangan nyesal kamu ya Yahudi pulang Yahudi nih besok petang Yahudi pulang dari ladang dia lihat gubuk reotnya hancur rata sama tanah dibol sama satpol pp <SILENCIO> Satpolnya Ammar bin As Yahudi ngeliat gubuknya hancur rata sama tanah Sedih berlinang air mata Dalam hati Yahudi ngomong hm, Begini nasib rakyat kecil diperluinya waktu kampanye doa Dulu belum jadi pemimpin janji Kagak bakalan busur rakyat udah jadi mah tetap aja geser-geser rakyat Yahudi sadar apa kata Yahudi ah Ammar bin Askan baru sekedar gubernur di atas gubernur ada lagi jabatan yang lebih tinggi yaitu presiden Khalifah ah saya mau lapor sama Khalifah Umar bin Khattab saudara Yahudi ini belum pernah ketemu dengan Khalifah Umar dia nggak tahu raut wajahnya Khalifah Umar kayak apa tapi karena nekat mencari keadilan berangkat dari mesir ke madinah untuk berjumpa sang khalifah di depan gerbang kota madinah ini yahudi celingukan celingukan ngarti celingukan kebingungan wajar dia celingukan karena dia belum pernah ketemu tahu wajahnya khalifah umar kayak apa bingung dia dari jauh dia lihat ada orang laki lagi ngadem di bawah pohon korma disamperin ditanya selamat siang pak siang kaget Iya pidato kalau udah ada lapar ya uring-uringan suami Selamat siang pak, siang Bapak kenal Khalifah Umar bin Khotob Kenal Istananya terbuat dari apa pak Istana Umar bin Khotob Pondasinya bertaburkan Mutiara iman Dindingnya berlapiskan akhlak Dan kubahnya bermahkotakan tawatu. itulah istananya Umar bin Khotob Wah hebat ya pak Oh oh pengawalnya banyak Pak. Banyak pengawal Umar bin Khattab, fakir miskin, yatim piatu, orang tua jompo, janda-janda tua. Janda muda sih jangan diopenin, banyak yang ngurusin yang kayak Itulah pengawalnya Umar bin Khattab. Wah, hebat Pak. Istananya megah, tentara pengawalnya banyak. Tapi ngomong-ngomong, rakyat biasa kayak saya bisa nggak ketemu sama khalifah? Bisa. Kapan pak? Sekarang juga. Di mana pak? Di depan congor lo. Lo jadi bapak. Iya. Bapak, bapak, bapak. Iya. Saya Umar bin Khotob. Ada apa kamu cari saya? Pak begini. Saya datang jauh dari Mesir Agama saya Yahudi Di Mesir gubernur Bapak Amar bin As Zolim Zolim bagaimana? Saya punya gubuk reyot Katanya di atas tanah saya Mau dibangun masjid yang megah dan mewah Saya nggak mau jual Gubuk saya diancurin Tanah saya dirampas Saya datang ke sini Nuntut keadilan Ah, Yahudi Kamu lihat di sebelah sana ada tempat sampah Lihat Pak ''Tolong ambilkan saya sepotong tulang kontak.'' Yahudi bingung. Lapor nyari keadilan, malah disuruh nyari tulang. <gülüyor> Karena khalifah yang nyuruh, mau enggak mau Yahudi, ngorek-ngorek tempat sampah. Dapat sepotong tulang kontak, diberikan kepada khalifah Umar. Khalifah mencabut pedang, dengan ujung pedang, beliau torekan garis lurus tepat di tengahnya. Drek! selesai tulang itu diberikan lagi kepada Yahudi kata khalifah Umar bin Khotob Yahudi ini tulang bawa pulang ke Mesir nanti kasihkan gubernur saya Ammar bin As Yahudi tambah bingung kata Yahudi Pak saya datang ke sini mau nyari keadilan kalau tibang nyari tulang di Mesir juga ngambrak Pak Udah Enggak perlu cerewet loh. Bawa pulang tulang ini. Kasihkan gubernur Amar bin As. Nanti dia tahu maksudnya. Mau nggak mau. Yahudi nguceluk. Nguceluk tahu nguceluk. Pulang. Sampai Mesir langsung ke istana gubernur. Selamat siang tuan gubernur. Selamat siang Yahudi. Ada apa? Ada oleh-oleh dari mana khalifah Umar bin Khattab oleh-oleh apaan tulang ngeliat tulang muka gubernur Amar bin As pucat badannya gemetar keringat dingin keluar dari sekujur tubuh ngeliat tulang muka pucat badan gemetar Yahudi tambah bingung kata Yahudi mmm, baru tumben gue lihat ada gubernur takut sama tulang Akhirnya Yahudi memberanikan diri bertanya. Tuan Gubernur, kelihatannya Tuan takut amat ama tulang. Emang tulang apaan sini? <gülüyor> Yahudi, ini tulang bukan tulang sembarang. Dengan tulang ini, Khalifah Umar bin Khattab titip keras dua hal kepada saya. Pertama, seolah-olah Khalifah Umar berkata, Amar bin As, jangan mentang-mentang sedang diberikan nikmat oleh Allah. Umur panjang, harta, pangkat dan jabatan Ilmu pengetahuan Kau gunakan nikmat itu makin jauh dari jalan Allah Ingat Amar bin As Satu saat kamu bakal jadi tulang kayak begini oh, oh begitu ya pak Iya Lu sih laporan melulu sama bos Lu gua diomelin betul Kalau yang kedua apa pesannya? Yang kedua seolah-olah khalifah Umar berkata Amar bin As Jikalau kamu sebagai pemimpin tidak sanggup berlaku adil kepada rakyat Nanti pedangku yang akan meluruskan kamu Sebagaimana lurusnya garis di tengah tulang ini Rah! Yahudi ini pesan keras khalifah kepada saya Mulai sekarang saya batalkan pembangunan proyek masjid yang megah dan mewah Saya kembalikan semua hak-hak kamu lagi Yahudi melongo Kata Yahudi Wah Islam itu agama yang adil ya pak Adil mata lu soek Gara-gara lo proyek gue macet nih Islam itu agama adil ya pak Walaupun saya orang Yahudi Tapi perkara saya dimenangkan dalam pengadilan Islam Pak saksikanlah mulai saat ini dan seterusnya Ashadu anla ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Yahudi masuk islam Karena keadilan yang tercipta Hukum berpijak Di atas nilai kebenaran Bapak ibu Saudara-saudara kaum muslimin Yang saya hormati Dua inilah metodenya yang diantaranya Mampu Dakwah nabi diterima Dalam masyarakat luas Di jazirah Arabia. Malam ini kita memperingati Maulid Baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka buktikan kecintaan kita kepada Baginda Nabi dengan apa yang utama saja, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saya ingin ajak lihat sejarah Baginda Nabi. Di awal saya katakan Dinas aktif baginda Nabi itu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah lebih banyak turun syariat agama. Tapi 13 tahun di awal-awal di Mekah, Nabi fokus menanamkan nilai-nilai iman. Kenapa? Kenapa? Karena iman Yang menyelamatkan manusia Dalam hidup di dunia Lebih-lebih di akhirat nanti Kalau kita mengaku sebagai Pecinta baginda Nabi Maka maulid Jangan cuma terjebak Seremonial saja Mulai malam ini dan seterusnya Tingkatkan kualitas iman Karena 13 tahun Nabi di Mekah Itu yang ditanamkan Karena iman Kita hidup Untuk iman kita berbuat Dan dalam menggenggam iman Kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Zaman boleh berubah Akidah jangan sampai goyah Masa silakan datang silih berganti Tapi keyakinan jangan sampai mati Terhadap kemajuan zaman Bentengnya iman Jelas Jelas Jangan sampai kita terjebak Kepada hal yang sifatnya Seremonial tiap tahun memperingati maulid tiap tahun isra mi'ra tiap tahun nuzulul qur'an tapi keimanan kita segitu-gitu saja padahal kita tahu ini yang menyelamatkan kita di dunia lebih-lebih di akhirat nanti saya hakul yakin kampung apa kita nih Pak Yi Saya hakul yakin, masyarakat Pinangsi imannya mantap. Akidahnya kuat. Tauhidnya hebat. mudah mudahan kita semua rombongan orang-orang selamat. Amin. Tapi mulai malam ini, kalau mau selamat, jangan sendirian. Ajak anak-anak kita tuh, yang di rumah atau yang lagi ngetrek no. noh saya tadi mau kemari ada ngetrek-ngetrek lewat mana tuh bang tuh? jetlag <tuk> kalau mau selamat jangan sendirian ajak anak-anak kita yang di rumah atau yang masih keluyuran entah kemana karena sekarang iman mereka keyakinan mereka yang sedang digrogoti ada upaya menghancurkan kalau tidak mau mendangkalkan iman sekarang ini terjadi sebab itu saya katakan tadi ibu bapak sih saya yakin imannya mantap tapi anak-anak kita tuh upaya penghancuran minimal pendangkalan iman biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam ini upaya pendangkalan biarkan di atas KTP mereka tertulis agama Islam, tapi masukkan budaya-budaya yang menyebabkan mereka sedikit demi sedikit jauh dari nilai-nilai ajaran agamanya. Penghancuran paling tidak pendangkalan iman. Tengok saja kita sekarang ini dibanjiri budaya-budaya asing. Islam tidak antipati dengan budaya asing. Islam moderat, terbuka. Selama budaya asing membawa maslahat dan manfaat Untuk kepentingan umat dan rakyat Islam terima Tapi kita tahu bersama Budaya asing Jangankan dengan nilai ajaran agama Dengan budaya luhur orang tanggerang Banyak sekali yang sangat bertentangan Betul Contoh gampang nih nggak usah yang ribet-ribet Contoh mah Kemarin tuh tanggal 31 Desember malamnya terjadi peristiwa pergantian tahun. Masyarakat Pinang yang katanya 95% beragama Islam, ternyata malam itu paling banyak yang ikut memeriahkan pesta pergantian tahun. Bener apa enggak? Itu bukan budayanya orang tanggerang. Itu bukan tradisinya bangsa Indonesia. Dibanjiri kita dengan budaya-budaya seperti itu. Menjauhkan anak-anak kita dari ajaran agama. Dan tercabut dari tradisi budaya bangsa. Apalagi anak-anak kita tuh. Pak, ya Allah. Anak-anak kita menyedihkan, memilukan. Mereka lebih hafal kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, sampai Desember, apal di luar kepala. Tapi kalau disuruhnya putin bulan-bulan hijriah, Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rojab, Sakban, Ramadan, Sawal, Zulkokda, Zulhijjah, saya yakin jangankan anaknya, bapak moyangnya juga nggak bakalan apal. <laughs> Dibanjiri kita dengan budaya-budaya seperti itu Yang menyebabkan kita jauh dari ajaran agama Dan tercabut dari tradisi luhur budaya bangsa Yang diinginkan agama kita agama Islam Otak kita boleh diisi dengan ilmu Eropa Otak kita boleh diisi dengan ilmu Barat Otak kita boleh diisi dengan ilmu Jerman Tapi hati kita tetap mekah Dan kepribadian kita Banggalah jadi orang Indonesia. Jelas? jelas, jelas. Kita bisa lebih hebat dari mereka. Tapi hati kita penuh dengan nilai-nilai ajaran agama dan tradisi budaya luhur bangsa tetap kita junjung tinggi. Budaya asing merontokkan hal-hal seperti itu, bergaul gaya Barat. Apalagi istilah sekarang nih Anak muda zaman now Bergaul gaya barat Mula-mula dari nama Ya Allah nama babanya mau ngasih nama cakep banget Ibrahim Lantaran pengen ngetok namanya Jepotong jadi Bram <laughs> Ah itu kan nama Pak Iya kelihatannya memang begitu Cuma sekedar nama Tapi ingat Siapa orang yang mengikuti satu kaum Tanpa disadari dia sudah masuk Jadi bagian dari kaum itu sendiri Mula-mula sepele kelihatannya Tibang nama Dari nama Bergeser ke pergaulan Dulu namanya Ibrahim Betemen dia Ama Hasan Mahmud Hussein Farid cakep-cakep temennya tuh waktu masih Ibrahim, begitu ganti jadi Bram ah Bram masa berteman sama Solihin. Dari nama pindah ke pergaulan Dari pergaulan pindah ke pakaian Karena memang begitu anak tangganya Sekali meloncat ke anak tangga pertama Akan anak tangga kedua Akan anak tangga ketiga Yang pada akhirnya min zalik, Pindah keyakinan nggak ketahuan Ini yang saya khawatirkan Dari nama Pindah ke pergaulan Pindah ke pakaian Saudara Sekarang ini dengan majunya ilmu teknologi, sudah tidak ada lagi dikotomi antara desa dan kota. Apa yang terjadi di kota atau sebaliknya apa yang terjadi di desa bisa menjadi konsumsi bersama. Yang terjadi di desa, orang kota bisa tahu. Yang terjadi di kota, orang desa bisa tahu. Saat itu juga informasi begitu pesat kemajuan teknologi sisi negatifnya lewat situ anak-anak kita banyak yang jadi korban iklan, korban pakaian. Jujur saja, terutama ini yang perempuan-perempuan nih, anak perempuan kita lebih banyak jadi korban model. Berani banget ngayap kemana-mana sendirian cuma pakai celana pendek, nggak dipinang, nggak dikebayuran, sama aja tuh, bener ya? Saya pernah tuh di kebayuran mau berangkat ngaji Di depan saya ada anak perempuan ABG Naik motor sendirian pakai celana pendek Maaf ya, dari belakang kelihatan banget belahan tunggirnya Kan saya jadi serba salah Saya liatin dosa nggak diliatin Ya lu terusin aja dirilah Dari nama pindah ke pergaulan, pindah ke pakaian, tinggal satu tahap, pindah akidah, enggak ketahuan. Berhasil mereka paling tidak mendangkalkan keyakinan iman generasi muda Islam. Bergaul gaya barat, berumah tangga gaya barat. Ya Allah, saudara, kenapa kita harus cari teladan lain? Baginda kita yang malam ini kita peringati kelahirannya sosok teladan yang komplit. Termasuk cara dalam berumah tangga. Teladan kita umat Islam termasuk dalam berumah tangga. Tidak lain baginda Nabi. Ayo kita lihat. Nabi itu sebagai suami, beliau paling lembut dengan istri. Sebagai seorang bapak, Nabi perhatian dan sayang kepada anak. Sebagai suami lembut luar biasa. Satu malam Nabi pulang ngajar terlalu larut Di rumah ketok pintu Tiga kali ngasih salam Istrinya Sayyidah Siti Aisyah Enggak ngebukain pintu ngetok pintu tiga kali ngasih salam Pintu enggak dibukain sama istrinya Apa yang terjadi? Nabi gelar sorban tidur di depan pintu rumahnya Hotamun Nabiin Sayyidul Mursalin ketok pintu gök dibukain istri, gelar sorban, Tidur di depan pintu rumahnya. Mirip suami-suami kampung pinang nih Kalau dia dibukeyin dibukain pintu yürü bininya <gülüyor> langsung dobrak <gülüyor> Merip suame nabawiyah kita temukan juga Nabi itu lembut. Beliau kalau manggil istri dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Ini bertanda bahwa baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh, okay. tipe suami romantis, manggil istri dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, beb, ada apa beb? <gülüyor> Ini romantis loh lo jujur pak, ini kan mengajarkan kepada kita para suami untuk romantis kepada istri sebab ingat, panggilan kelihatannya memang sepele tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam rumah tangga maaf ya, kita ini para suami kan kadang-kadang enggak kebangatan jujur, cuma nyakitin udah tahu istrinya item, kalau manggil, buluk, sini loh ini jujur, tapi nyakitin ya ini Berrumah tangga gaya barat kita yang malam ini kita peringati kelahirannya contoh teladan panutan yang komplit budaya-budaya asing menggeser nilai ajaran agama dan mencabut tradisi budaya bangsa mendidik dan menyekolahkan anak gaya barat ayo kita lihat budaya asing masuk membawa faham materialistis Diakui atau tidak Sedikit atau banyak Ternyata membawa pergeseran orientasi Sebagian orang tua muslim Ikut-ikutan faham materialistis Apa buktinya Berbondong-bondong mereka menyekolahkan Anak di sekolah bonafid Dengan harapan dapat ijasa Dari situ ada jaminan pekerjaan Soal iman anak mau diapakan Agama anak mau dibagaimanakan Kadang orang tua muslim Udah nggak peduli lagi Betul Apalagi kini hari ternyata masih ada loh Pak. Kalau anaknya mau mondok ke pesantren, orang tuanya nggak setuju. Masih ada yang kayak begini nih. Di sini ada apa nggak yang kayak gitu? Ya. <tuh> Mana dia orangnya? <tuh> Anak mau mondok ke pesantren, orang tuanya nggak setuju. Tom, gak usah mondok ke pesantren dah. Lulus dari pesantren paling banter lu cuma jadi ustad, proyeknya tahllilan ngarepin orang mampus, saham materialistis menggeser orientasi orang tua muslim. Apalagi maaf ya punya anak perempuan mau dilamar sama santri biasanya orang tuanya nggak setuju. Neng jangan kawin nama santri neng lah paling juga cuma jadi bini ustad tiap malam dikasih makan nasi berkah bu bu saya titip pesan sama kaum ibu punya anak perawan mau dilamar sama santri nih, kasihin aja insyaallah hidupnya berkah nggak usah ngomongin orang-orang dah saya nih dari dulu sampai sekarang sampai tutup mata saya seorang santri dan alhamdulillah punya suami santri berkah tanya bini gua no. eh bener-bener istri saya pak mau buah-buahan enggak pernah beli mau sembako tahu-tahu ada kenapa panitia pengajian rajin bawain makanya panitia rapi pengajian beseknya jangan sampai lupa besek ini Ustadz-ustazah kita Alhamdulillah Lihatlah mereka Lihatlah beliau-beliau itu Hidupnya berkah Yang namanya pengajian Ada aja Saya dari Muharram Nyambung nih Robiul Awal Nyambung lagi tuh Bentar lagi Rejeb Masuk rawah Masuk nuzulul Quran sampai zulqodat Pengajian saya Alhamdulillah Ada aja Apa buktinya? Di rumah kulkas sampai kagak bisa ketutup Engselnya bojot Nih kita kampung Pinang Kelurahan apa nih Kong Haji? Kelurahan Pinang Orang-orang Pinang Dikenal masyarakatnya Taat dengan agama Dan kuat megang tradisi budaya. Benar begitu ya? Orang-orangnya dikenal taat memegang agama. Dan kuat dengan tradisi budaya. Dulu di sini ada satu tradisi. Kalau anak perempuannya dilamar orang. Calon mertua akan bertanya kepada calon menantunya. Kamu mau ngelamar anak perempuan saya. Emangnya kamu udah berapa kali khatam Al-Quran. Udah berapa jus yang kamu hafal. Kitab apa yang sudah kamu kuasai? Dulu Hei Hei Dulu Tahun jebot Budaya asing gencar dan masif Masuk ke tengah-tengah kita Tradisi kayak begini Udah nggak pernah kita dengar lagi Betul Yang ada kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya status sosial, pekerjaan, aktivitas. Utak-utak materialistis. Betul. Betul. Itu yang jawabin betul, kenceng banget, pernah ditolak. Tuh. <risas> kalau anak perempuannya dilamar orang, calon mertua akan bertanya, kamu mau ngelamar anak perempuan saya, emangnya kamu udah kerja di mana?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 Kita makin jauh dari nilai-nilai ajaran agama dan tercabut dari tradisi budaya bangsa. Sebab itu momentum maulid. Jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas iman. Saudara, iman itu paketnya memperbanyak amal ibadah. Ini paket nih. Bohong besar. Kalau ada orang mengaku mulutnya beriman tapi hidupnya tidak pernah mau memperbanyak amal ibadah karena iman dan amal itu paket gandengan enggak bisa dipisah-pisahkan. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini dasarnya iman dicatat sebagai sebuah pahala dan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan iman dan amal. Di antara salah satu gudang amal ibadah Adalah memakmurkan masjid kita Yaitu Masjid Jami' al-Ikhwan Nih, salah satu gudang amal ibadah Makmurkan masjid kita Dengan apa? Yang wajib saja Solat Sebab dalam hadis lain Nabi pernah berkata Awaluma yuhasabubihil abdu yaumal qiyamah shot amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya adalah amalan salat dan ternyata salat itu ciri pengikut Baginda nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ciri pengikut Baginda nabi Rukaan sujada mendirikan salat ini pasti terjadi semua kita bakal ngalami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 pernah Pak berapa banyak enggak banyak-banyak Pak setahun cuma dua kali saudara ayo kita renungkan sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk lima kali lapor yaitu lewat salat lima waktu ayo kita hitung nih salat itu yang bagus Tarodah sekali salat waktunya 10 menit. Oh, 10 menit sembahyang di Masjid Jami Al-Ikhwan cakep banget tuh. Yang sedang-sedang tarodah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. 2 menit. Ini cepat perangkunya gambar geledek soalnya. <gülüyor>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 Jujur saja dalam memakmurkan masjid, kita ini orang islam sering kalah dengan orang kristen makmurin gereja. Ini jujur. Walaupun pahit, harus saya katakan supaya semangat kita dalam memakmurkan tempat ibadah lebih tinggi lagi. Kita ini umat islam, sering kalah dalam memakmurkan masjid dengan orang kristen makmurin gereja. Apa sebab? Kita sendiri umat Islam sembrono Enggak pernah mau menjaga kenyamanan masjid Padahal kita tahu Nyaman akan meningkatkan kualitas khusus dalam beribadah Sembrono tidak pernah mau menjaga kenyamanan Apa buktinya? Lihat Masjid kalau udah enggak nyaman Apaan aja yang geletak? Hilang Betul Jam dinding hilang Ampli hilang, kotak amal hilang, sembrono kita ini nggak pernah mau menjaga kenyamanannya. Coba lihat di gereja nyaman luar biasa bang. Apa buktinya? Piano kagak pernah hilang. Kita di masjid jangan piano, sendal butut masih dibuat orang. katanya di masjid cuma dua yang kagak bakalan hilang pertama beduk Nih beduk nggak bakalan hilang biar malam takbiran dibawa muter sama bocah mau subuh beduk udah balik lagi ke tempatnya gak bakalan yang kedua yang gak bakalan hilang katanya keranda jenazah coba-coba lu colong kesurupan ya memakmurkan masjid kita karena di sini salah satu gudang amal ibadah. Saudara, begini, terakhir saya ingin menyampaikan amal ibadah yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan Allah, amal ibadah yang kita kerjakan bukan untuk mengembirakan Allah. Allah nggak ngambil manfaat sedikit pun dari ibadah yang kita lakukan. Setanggerang orang nggak ada yang sholat Allah nggak bakalan pensiun jadi Tuhan Se-Indonesia ada yang sedekah Allah nggak akan turun dari tahtanya Sholat yang kita dirikan Sedekah yang kita lakukan Ibadah yang kita kerjakan Manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing Itulah bekal amal ibadah Perjalanan kita menghadap Allah Azza wa Jalla Maaf ya. Ni yang hadir semua ni kan calon-calon jenazah. Betul. Bekal kita enggak lain amal ibadah. Nanti kata Nabi, begitu jasad kita digotong orang ke kuburan, yang nganter kita cuma tiga. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Keluarga, harta, amal. Ni yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang, yang dua pulang. Siapa yang dua? Ahloho, wamaloho, keluarga dan harta pulang. nggak mau nemenin masuk ke dalam. Pak, pak, kalau bapak-bapak mati duluan. Jangan mengharap istri mau nemenin masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri kepada kita. Begitu jasad kita diturunkan orang ke dalam kubur, paling istri cuma bisa sedih di pinggiran berlinang air mata sambil berkata, Bang, ampe sini aja saya nganternya ya bang. Mudah-mudahan abang betah di dalam jangan naik-naik lagi bang. <Gülüyor> <Gülüyor> Padahal masih muda pernah ngucap janji sehidup semati di bawah pohon toge. <Gülüyor> jasad kita diturunkan orang Bagaimanapun cintanya istri Dia nggak bakalan mau nemenin masuk Bu Bu Bu Sekarang kalau ibu-ibu yang mati duluan <gülüyor> Jangan ngarep laki mau nemenin masuk ke dalam Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri Sedih kok Apa suami nggak nangis? Oh, bercucuran air matanya. Mata yang kanan. Mata yang kiri melotot nyari. Mana gantinya? Yang nemenin kita, yang jadi bekal perjalanan panjang kita menghadap Allah. Tidak lain amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia. Nih, masjid kita ingin melakukan renovasi. Saya ingin mengajak semua kita malam ini berkomitmen meningkatkan kualitas iman dan memperbanyak amal ibadah Saya tanya, ibu bapak yang hadir mau meningkatkan iman? Mau. Yang jawab 20 orang Mau meningkatkan iman? Mau Mau memperbanyak amal ibadah? Mau Mau sedekah? Mau Bawa uang? Berapa? Cenggo Masuk ragunan aja Rp15.000 Itu lihat monyet Masa ngelihat Haji Pikri Rp15.000 Lu menghina Lu Saya ingin bacakan solawat Sambil kita ngiterin Kotak amal mencari Donasi dana Untuk membantu Pembangunan masjid kita Renovasi Saya bawa Uang apa enggak? Panitia sini Dek, sini Dek. Dimulai dari saya dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi Bil mustofa balal maqas wa fir ya <tihal> ebar fi kavli la minhu Muhammed olsaydı kavnağını ve kalını, min orbe ve O alhabib, allez, turjesefa atu, li kulliha Da ilallah fal mustamsiku Wa firlanamadat. Ibu bapak, mudah-mudahan kehadiran kita malam ini, infak kita malam ini dicatat sebagai sebuah amal ibadah dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kehadiran kita malam ini mudah-mudahan jadi saksi betapa kita cinta kepada baginda Nabi dengan harapan di akhirat kita, nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah jam 8 lewat 3 jam lebih ini. Mari sama-sama kita baca suratul fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah. Diberikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dikarungiakan keturunan yang soleh dan soleha. Paling penting diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. al, al Fatihah. Bay Virleda, Wali Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat lebih kurang. Saya mohon maaf. Wallahu almuafikilakwa mitari. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.